آيات من القرآن. وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Kala inni a'lamu ma la ta'lamun Ayatun minal Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina من يهديه الله فلا مود لله ومن يودل فلا هدي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.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 Wa Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radiyallahu jami'an di anda berada Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, membuka pendengaran kita untuk mengkaji Al-Quranul Karim, membahas hadit-hadit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ...dengan pemahaman yang benar... ...yaitu apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW... ...dan para sahabatnya. Ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Sebuah ibadah yang merupakan pintu gerbang... ...menuju ibadah-ibadah yang lain. Karena kita tidak mungkin bisa beriman... ...kecuali atas dasar ilmu. Kita tidak mungkin bisa sholat... ...kecuali atas dasar ilmu. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah... ...dengan amal sholat yang lain... Kecuali atas dasar ilmu dan Nabi bersabda, Innama mal ilmu bintalum. Sesungguhnya ilmu hanya dapat diperoleh dengan cara dipelajari. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat menghadiri salah satu majlis ilmu atau menyimak kajian di antara kajian-kajian ilmiah yang ada. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita Rasulullah SAW beserta ahli bait beliau sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kehadiran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan melanjutkan pelajaran pelajaran tafsir yang terkandung dari surat Al-Baqarah ayat 30. Dan kita Sedang membahas pelajaran terakhir Yang bisa kita sampaikan Pada majelis ini Yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah Ayat 30 Yaitu tafsir yang berkenaan Dengan Firman Allah Qala inni a'lamu ma'la ta'lamun Allah mengatakan Sesungguhnya aku Lebih mengetahui jadi Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian Ketahui dan pelajaran ini Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Dalam Kitabnya Shifa'ul Alil Bahawa dari ayat ini Dari ayat ini Atau ayat ini merupakan Dalil Ayat ini merupakan dalil Bahawa seluruh ciptaan Seluruh ketetapan Allah Memiliki hikmah Memiliki maslahat Yang berguna bagi kita semua Yang berguna di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah masalah yang sangat penting Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qaim Dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah Beliau mengatakan Wahadihim min ajalli masa tauhid al-muta'alliqati bil khalq wal amri bisyara' wal qadar bahawa masalah hikmah yang ada di balik segala yang ada di balik seluruh ketetapan dan ciptaan Allah adalah salah satu masalah terpenting dari masalah-masalah tauhid yang berkaitan dengan penciptaan yang berkaitan dengan perintah Beriman kepada syariat dan takdir Jadi ini salah satu materi yang sangat penting Dan sekaligus masalah Yang menjadi pembeda Antara ahlu sunnah wal jamaah Dengan beberapa kelompok-kelompok Yang tidak sesuai dengan siratil mustaqim Yang tidak sesuai dengan jalan yang benar Seperti muqtazilah, jahmiyah, dan lain-lain Pertanyaannya Dari mana pendalilannya Bagaimana cara pendalilannya Al-Imam Nurul Qai menjelaskan Cara pendalilannya Ketika para malaikat Bertanya kepada Allah SWT Mengapa Allah SWT Menjadikan manusia sebagai Khalifah di muka bumi Sedangkan sebagian mereka Melakukan kerusakan Kemaksiatan serta pembunuhan di muka bumi. Jadi ketika malaikat bertanya, mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah? Sedangkan sebagian mereka melakukan kerusakan, kemaksiatan, serta pembunuhan di muka bumi. Dan malaikat mengetahui, bahwa setiap ciptaan Allah pasti mengandung hikmah. Setiap ketetapan Allah pasti mengandung hikmah. Dan kerusakan kemaksiatan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia di dalam benak mereka tidak cocok dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak klop dengan prinsip bahwa setiap ketetapan ada hikmahnya. Kok seakan-akan kontradiksi oleh karena itu mereka bertanya kepada Allah. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah? Apa pelajaran yang ada di balik ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah padahal sebagian mereka melakukan kerusakan kemaksiatan serta pembunuhan di atas muka bumi karena kita sudah jelaskan di pertemuan pertemuan sebelumnya bahwa pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat bukan untuk membantah Allah bukan untuk mengkritik Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena hasad kepada manusia namun bertanya tentang Hikmah, karena kalau hanya sebatas melakukan kerusakan, kok nggak cocok ya. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah tidaklah menciptakan segala sesuatu kecuali berdasarkan hikmah. Dan Allah menjawab, Qala ini aqlum mala ta'alumun. Allah menjawab, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dari hikmah-hikmah yang ada di balik penciptaan manusia dan ketetapan Allah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa di antara hikmah dan pelajaran serta efek positif maslahat yang ada di balik ketetapan ini. Bahwa Allah menjadikan sebagian manusia hamba-hambanya yang soleh. Menjadikan sebagian manusia Wali-walinya Menjadikan sebagian manusia Pencinta-pencintanya Menjadikan sebagian manusia Nabi-nabinya Rasul-rasulnya Dan kekasih-kekasihnya Dan maslahat ini Itu lebih agung Hikmah ini lebih besar Dibanding kerusakan yang dilakukan oleh ulah sebagian tangan manusia jadi hadirin sekalian, sekali dari sini kata para ulama bahwa seluruh ketetapan Allah ada hikmahnya walaupun di mata kita tidak bagus di mata kita buruk namun hikmahnya sangat besar Sebagaimana malaikat menduga bahwa ketetapan ini bermasalah, namun oleh karena itu mereka bertanya tentang hikmahnya dan Allah mengatakan, "Kaulah ini aqla mu malak ta'alamun. Aku mengerti apa yang kalian tidak tidak ketahui." Dan hari ini sekali lagi wa iyyakum. Pelajaran ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita mengimani bahwa setiap Ketetapan, setiap apa yang Allah lakukan mengandung hikmah itu sangat berfaedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara garis besar ada dua kegunaan. Kegunaan yang pertama membuat kita semakin yakin dalam mengamalkan ajaran agama kita yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah yang dipahami dengan pemahaman yang yang benar. Kenapa demikian? Jawabannya ya, sederhana. Karena kita yakin bahwa seluruh perintah Allah mengandung hikmah. Seluruh larangan Allah mengandung hikmah yang berguna untuk kita dalam kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Kita tidak akan menolak atau paling tidak kita tidak akan meragukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadirin sekalian pada detik ini kita belum memahaminya. Apa sih hikmah dibalik itu? Namun sekali lagi ingatlah sebuah kaidah dan kaidah ini sering diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa adamul ilmi bisyai la yastalzimul ilma bil adam. Ketidaktahuan seseorang terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu pasti tidak ada artinya ketika kita tidak tahu sesuatu bukan berarti secara otomatis hal itu tidak, tidak ada ketika sebagian orang Indonesia tidak tahu ada kota yang bernama Jeddah di Saudi Arabia bukan berarti kota Jeddah tidak ada di permukaan bumi ketika sebagian orang Indonesia tidak tahu ada sungai Amazon di benua Amerika bukan berarti sungai Amazon tidak, tidak ada Anda tidak tahu saja begitu juga Ketika kita tidak tahu apa hikmah dibalik salat subuh dua rakaat, salat zuhur empat rakaat, salat asar empat rakaat, salat maghrib tiga rakaat, salat isya empat rakaat, bukan berarti hikmah itu tidak ada, hanya saja anda tidak tahu karena ilmu anda terbatas. Allah mengatakan wa ma'uti tu min al ilmi ilah kalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi jangan ketika kita tidak tahu hikmah dibalik sebuah perintah Kita tolak perintah tersebut Kita olok-olok perintah tersebut Kita campakkan perintah tersebut Ini tidak tepat Sebagaimana orang akan tertawa Ketika kita tidak tahu ada kota Jeddah Di Saudi Arabia Lalu kota Jeddah kita tip X dari Peta atau atlas yang kita punya Ini diketawakan oleh orang Mas-mas kalau anda tidak tahu Ada kota Jeddah jangan dihapus atlasnya Kan begitu Karena sekali lagi ada ilmi bisyai la yastalzimal ilma adam. Ketika seseorang tidak tahu tentang hakikat sesuatu bukan berarti secara otomatis sesuatu itu tidak ada. Kecuali kalau sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah hal itu tidak ada. Itu perkara lain. Tapi kalau kita sendiri sekali lagi kita ilmu kita itu sangat terbatas. Oleh karena itu yakinlah hadirin sekalian Ketika Allah perintahkan kita solat lima waktu, pasti ada hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Ketika Allah memerintahkan kita menahan lapar dan dahaga, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu untuk kebaikan kita. Ada hikmahnya untuk kita di untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Ketika Allah memerintahkan kita membayar zakat setiap tahun misalnya, maka itu akan memberikan hikmah, faedah bagi kita di dunia kita dan di akhirat kita, begitu juga ibadah-ibadah yang lain ketika kita diperintahkan untuk membiarkan janggut kita tumbuh misalnya bagi laki-laki maka pasti ada hikmahnya walaupun kita tidak mengertai hikmahnya pada saat ini apabila para wanita, kaum muslimat diperintahkan untuk menutup auratnya dengan busana muslimah, pasti ada hikmah di balik syariat tersebut tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa tanpa hikmah hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum oleh karena itu jangan sekali-kali menolak perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita bertumpu dan mengandalkan pikiran kita yang lemah yang terbatas yang rendah dan penuh dengan potensi kesalahan oleh karena itu hadirin sekalian Abdullah bin Abbas Ketika mentafsirkan ayat ini Sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Syawqani dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau mengatakan Iyakum warra'ya Fa'innallaha Radda'ar ra'ya Alal mala'ika Apa maksud Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan Janganlah kalian mengandalkan Pikiran kalian Karena sesungguhnya Allah telah menjawab Pertanyaan malaikat Ketika malaikat menanyakan hikmah mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, Allah menjawab, "Kaulah ini akalmu malah takalamun. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi jangan mengandalkan pikiran kalian. Artinya apa? Apabila pikiran malaikat saja tidak mampu mengetahui hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala pikiran malaikat tidak mampu menggapai hal tersebut padahal mereka adalah makhluk yang mulia yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan yang tidak kita miliki bagaimana mungkin pikiran kita menjangkau seluruh hikmah yang Allah tetapkan yang Allah syariatkan yang Allah perintahkan yang Allah larangkan ketika Allah melihat hal itu bernampak buruk bagi bagi kita. Jadi iyyakum wa ra'ya. Janganlah kalian mengandalkan pikiran kalian semata, jangan hanya bertumpu dengan otak kita. Kalau malaikat saja tidak mampu menggapai hikmah tersebut, bagaimana dengan kita? Jadi berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah sami'na wa ata'na. Walaupun kita tidak tahu Hikmah dibalik hal tersebut Ingat ketidaktahuan kita Tadang dalam hikmah Bukan berarti hikmah itu tidak ada Bukan berarti hikmah itu tidak Tidak ada Hikmah itu pasti ada Dan ini adalah salah satu keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Yang membedakan dengan Pemikiran-pemikiran menyimpang yang Lainnya Itu kegunaan yang pertama Jadi kita dalam beribadah itu enak sekali. Kita yakin. Pasti akan kembali kepada kita. Keuntungannya akan kembali kepada kita. Kita tidak akan dirugikan ketika kita sholat. Ketika kita menghabiskan 15 menit di masjid untuk sholat duhur misalnya. Ketika kita menghabiskan waktu 15 menit untuk sholat asar misalnya. Ketika kita menghabiskan 2 jam untuk sholat tahajud misalnya. Pasti ada hikmah dibalik hal itu semua. Dan hikmah itu akan berpulang kepada kita. Itu kegunaan pertama dan sekali lagi sangat mudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu mendapatkan ayat, ayat Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar, hadis yang sahih, sesuai dengan pemahaman yang benar, tinggal kita amalkan. terlepas kita tahu atau tidak hikmahnya. Karena Allah tidak mungkin menghancurkan kita dengan syariatnya. Karena Allah Al-Hakim, adzat yang maha, bijaksana. Itu kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua dari sekalian Ketika kita meyakini bahwa seluruh perbuatan Allah Kiptaan Allah Ketetapan Allah memiliki hikmah Sebagaimana pelajaran yang dirumuskan oleh Al-Imam Inul Qaim Dari ayat yang mulia tersebut Itu membuat kita yakin dan ridha dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya yang tidak kita harapkan. Yang tidak kita sukai. Yang tidak kita senangi. Yang menurut kasat mata kita memberatkan kita. Menyedihkan kita. Membuat air mata kita berlinang. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa setiap ketetapan Allah, musibah yang Allah berikan, cobaan yang Allah tetapkan, sakit yang kita derita mengandung hikmah dan maslahat. Yang lebih besar dari apa yang kita derita daripada yang kita rasakan. Jadi hikmahnya, maslahatnya lebih besar. Jadi ini penting hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Ini adalah hal yang sangat Penting Apa yang Allah tetapkan kepada kita Itulah yang terbaik untuk kita Karena hikmahnya lebih besar Daripada rasa sakit yang kita alami Rasa sedih yang kita rasakan Hikmahnya Manfaatnya itu lebih besar Tidak heran Ketika Nabi SAW bersabda Ajaban Li amrin mu'min Inna amruh kullahu khair Woleysa <tuh> zaka Illa lil mu'min Menakjubkan perkara yang dialami oleh seorang muslim Seorang mukmin, Karena seluruh perkara yang dihadapinya Yang menimpanya Yang dialaminya Baik dan terbaik Seluruhnya baik dan terbaik Dan hal ini tidak berlaku kecuali untuk seorang mukmin. In asabatuhu sarra'u syakar faqana khairan lahu Apabila ia ditimpa dengan kesenangan, keceriaan, kebahagiaan lalu ia bersyukur, maka itu yang baik dan terbaik untuk dirinya. Wain asabathu dharra'u sabar fakana khairul lahu. Dan apabila ia ditimpa dengan kesulitan, kesengsaraan, kepedihan dan ia bersabar, maka itu yang baik dan terbaik untuk dirinya. Subhanallah. Itu yang terbaik untuk diri kita. Karena sekali lagi hikmah yang ada di balik itu lebih besar daripada rasa sakit yang kita derita. Timbaklah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam masalah ini. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslima min naṣbin wala waṣbin wala hammin wala huznin" wala adha wala ghammin hatta syaukat yusaquha illa kaffara Allahu biha min khotaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma yusibul muslima Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim dari rasa capek min nasabin rasa letih wala wasabin atau rasa sakit Jadi rasa capek Rasa sakit Wala hammin Rasa benci Wala huznin Rasa sedih Wala azah Dizolimi Wala ghammin Kesempitan hati Sampai duri yang Menusuk kulit kita Kecuali Allah Hapuskan dengannya Dosa-dosa kita Subhanallah Jadi ketika kita Keringetan mencari nafkah Berjalan untuk mencari Sesuap nasi, keringat kita Bercucuran, kita letih Dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang ibu Sibuk menyiapkan Sarapan atau makan siang Bergulat di dapur Keringetan, letih Dan capek dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan mengeluh, kompensasinya luar biasa kita sakit wala wasobin, ketika kita sakit kita menderita sakit kita terkapar di rumah sakit maka dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu doa kepada orang sakit diantaranya adalah labak satuhur, insyaallah tidak mengapa, insyaallah akan menghapus Dosa-dosa akan membersihkan Jiwa kita dari dosa-dosa yang kita Miliki Jadi luar biasa hikmahnya Sangat besar Walah hamin Ketika kita Tidak suka kepada seseorang karena dia Jahat dengan kita Maka kebencian kita tersebut Menggugurkan dosa-dosa kita Jadi ketika kita membenci sebuah keadaan Situasi maka Rasa benci itu Yang tabiat itu akan menggugurkan dosa-dosa Dosa-dosa kita Wala khusnian ketika kita sedih Ketika kita Merasakan kesedihan Keluarga kita meninggal dunia Anak kita sakit Istri kita misalnya Melakukan kedurhakaan Tanpa ia sadari Suami emosi Maka kita diampuni oleh Allah Dosa-dosa kita Wala adha Kita didolami orang kita dipukul, kita diinjak dan lain sebagainya dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wataala. Waalaikumuhin. Kita diintimidasi orang, kita harga diri kita dijatuhkan sehingga kita merasa sempit hati. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Sampai duri yang menusuk kulit kita itu semua akan mengleburkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Jadi tidak ada hal yang percuma di dunia ini. Jadi rasa sakit kita akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wataala dengan pengguguran dosa. Jadi hikmah yang sangat agung dan akan menyelamatkan kita Insya Allah Taala dari siksa api neraka, dari adab kubur, dari beratnya menghadapi hari kiamat. Karena dosa-dosa kita diringankan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan ini baru satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu dalil. Belum dalil-dalil yang dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu Adik-adik ketika kita meyakini pasti ada hikmah di balik perasaan yang kita alami. Maka kita akan tegar, kita akan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu ulama menyimpulkan bahwa inti masalah ketika kita sedih, ketika kita terluka, Ketika kita sakit hati, ketika kita depresi, ketika kita shock, ketika kita marah, saat berhadapan dengan takdir, saat berhadapan dengan musibah, saat berhadapan dengan cobaan, inti masalahnya bukanlah terletak pada takdir tersebut. Bukanlah terletak pada musibah tersebut, bukanlah terletak pada cobaan tersebut, namun inti masalahnya terletak pada... Kesalahan dalam menyikapi masalah tersebut. Kesalahan dalam memandang masalah tersebut. Kenapa demikian? Karena takdir tersebut itu telah ditetapkan oleh zat yang maha bijaksana. Dan itu yang terbaik untuk kita. Namun karena kita salah paham. Yang terbaik pun bisa kita anggap menjatuhkan kita. Oh, bayangkan, pernah tidak kita salah paham Sama orang lain, dia maksud berbuat baik kepada kita Karena kita salah paham, kita emosi Kita marah Padahal dia mau memberikan kebaikan Kepada kepada kita Al-Imam Abdullah bin Mas'ud mengatakan Inna Allah Biqistihi wa adlihi Ja'ala ar-rauha wa ar-raha Wa al-farha Fir-rida wal-yaqin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keadilannya Menjadikan Kenyamanan Kelapangan hati Kegembiraan hati Itu pada Sikap rido dan keyakinan kita Dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala Bukan pada musibahnya Bukan pada cobaannya Bukan pada Nikmatnya Art-artnya kesenangannya Namun pada rido dan yakin Wajah Allah mawal huzna hissah hati wasyak dan Allah menjadikan kesedihan sakit hati pada ketidakriduan kita terhadap takdir dan keraguan kita pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti masalah kata Abdullah bin Masud bukan pada musibahnya, bukan pada cobaannya, namun inti masalah bagaimana menyikapinya kalau orang menyikapinya dengan ridho apapun yang ia alami ia akan gembira ia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia akan nyaman, ia akan lapang ia akan kona'ah namun apabila ia salah menyikapi dengan tidak bersyukur tidak ridho kepada takdir Allah ragu-ragu terhadap takdir Allah ia akan sedih dan ia akan merasa sakit hati Jadi hadirnya sekalian Kalau kita sakit hati Ketika kita mengalami cobaan Kita sedih ketika kita menghadapi ujian Atau kita menghadapi bencana Jangan salahkan Ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita Evaluasi hati kita Saya akan berikan contoh sederhana Dalam masalah ini Apabila Ada dua Siswa SMA Yang akan ujian nasional hari Senin kan ujian nasional ya benar ya ada yang SMA di sini wah oh, ini nggak belajar berarti ini SMA di seluruh Indonesia itu mengadakan dan menyelenggarakan ujian nasional apabila ada dua siswa SMA atau sederajat kelas tiga SMA akan meng akan mengikuti ujian nasional dua siswa ini teman akrab satu kelas bahkan satu meja Siswa yang pertama Ia memandang Ujian nasional adalah Pertaruhan masa depannya Hidup matinya itu ada di Ujian nasional Kalau ia gagal, ia tidak punya masa depan Kalau ia berhasil Masa depannya cerah Karena ia berniat Untuk melanjutkan ke PTN favorit perguruan tinggi Negeri favorit Tidak mungkin kalau tidak lulus Ujian nasional Siswa yang kedua Cita-citanya menjadi Pengusaha Dan sebagai Langkah awal Ia akan membuka warung kecil Di depan sekolahnya Dan dua orang ini sama-sama Mengikuti ujian nasional Apa yang terjadi Hadirin hadirizkan Rahimanillahuayakum yang terjadi sungguh bertolak belakang. Yang satu mati-matian untuk mempelajari bahan-bahan ujian nasional. Adapun yang kedua tenang-tenang saja. Ketika memasuki Hamin 5, Hamin 4, Hamin 3 yang pertama semakin grogi, semakin tegang semakin nervus, semakin keringat dingin kenapa? karena sebentar lagi ia akan menghadapi ujian yang merupakan pertaruhan masa depannya kalau ia gagal di mata dia, dia tidak punya masa depan, dia lupa dengan Allah jadi tegang sekali, iya apa tidak? orang yang memiliki pola pikir seperti ini, tegang apa tidak menghadapi ujian nasional? tegang karena ini hidup matinya masa depannya dipertaruhkan kesuksesannya dipertaruhkan dia akan tegang dalam menghadapi ujian nasional setiap berganti hari setiap berganti jam setiap berganti menit ketegangannya akan semakin bertambah khususnya di hari-hari terakhir seperti sekarang ini mau makan ingat dia mau tidur ingat dia mau mandi ingat dia ingat apa? ujian nasional, bukan yang macam-macam ya, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, tenang-tenang saja, santai. Bahkan ia semakin gembira. Yang satu tegang, yang satu gembira. Kenapa? Karena ia mendekati hari kemerdekaannya. Begitu ujian nasional selesai, dia bisa bebas, tidak lagi ada upacara bendera setiap hari Senin. Tidak ada lagi memakai baju seragam. Tidak ada lagi pergi sekolah jam 7, pulang jam, jam berapa sekarang? Jam 1 atau jam 4 dan sebagainya. Ini hari kemerdekaan saya. Semangat dia. Walaupun tidak belajar. Subhanallah Iya. Kenapa? Karena dia berpikir. Untuk buka warung tidak perlu ijazah SMA. Kan begitu. Yang penting segera selesai dari sekolah. Ketika hamin satu malam terakhir. Malam sebelum hari Senin Besok malam Yang pertama tidak bisa tidur jemaah sekalian Balik ke kanan Terbangun, balik ke kiri Terbangun Ketika terbangun buka buku Buka bacaan lagi, buka rangkumannya lagi Lalu tidur lagi, buka lagi Tidur lagi, balik-balik lagi Pokoknya salah tingkah Karena semakin mendekati Detik-detik Pertaruhan masa depannya Akhirnya sekali lagi Ketiduran, ba, ba, kaget bangun jam 1. Tidur lagi, kaget bangun jam 2. Tidur lagi, kaget bangun jam jam 3. Subhanallah. Tidak bisa tidur. Ada pun yang kedua, Subhanallah. pada isya langsung, bismika bismikallahu ma'amu tu'ah ya. Subhanallah. Saking nginyaknya, kebablasan subuh. Subhanallah. Saking nginyaknya, semakin semangatnya, Subhanallah. Bayangkan. Mereka sama-sama akan menghadapi takdir yang sama. Tapi yang satu grogi yang satu tenangnya luar biasa. Akhirnya kedua-duanya sama-sama berangkat ke sekolah. Yang satu yang pertama membawa catatan-catatan dan kesimpulan-kesimpulannya dan yang kedua berangkat ke sekolah dengan tangan kosong. Tak bawa apa-apa, yang penting selesai dan bebas. Akhirnya mereka sama-sama masuk ke ruang ujian. Yang pertama ini dia mengerjakannya dengan keringat dingin, begitu. Mengerjakan keringat menetes dari dari wajahnya. Kenapa grogi? Iya apa tidak? Pernah merasa ujian nasional apa tidak? Antum SMP langsung nikah ya? Apa gimana? Kan begitu. Orang kalau misalnya ujian nasional grogi, bawa handuk, bawa sapu tangan, grogi sekali. Akhirnya pelajaran yang sudah ada di kepalanya yang sudah ia baca tidak bisa secara maksimal ia keluarkan karena orang grogi tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya akhirnya yang persiapannya sudah matang karena grogi hanya beberapa persen saja Adapun yang kedua Subhanallah mengerjakan dengan gegak gempitan dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya tapi memang kemampuannya pas-pasan gak pernah belajar, ya itulah yang dia kerjakan tapi intinya dia tanpa keringat dingin, tanpa grogi, tanpa gemetaran. Akhirnya ujian nasional berlalu. Ujian nasional berlalu. Lalu tibalah saat-saat yang menentukan pengumuman hasil ujian nasional. Dan Subhanallah dua-duanya tidak lulus dan begitu. Iya. Tapi yang menariknya, yang pertama langsung pingsan jemaat sekalian dan digotong oleh teman-temannya ke UKS. UKS benar ya? Iya. Yang kedua, syu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentraktir teman-temannya makan bakso di kantin sekolah. Subhanallah, gembira sih. Alhamdulillah saya lulus ujian, saya saya bebas dari SMA. Jadi bisa buka warung. Yang pertama, berpikir masa depan saya hancur berantakan. Subhanallah jemaah sekalian, terjadi apa tidak? Terjadi Takdirnya sama Sama-sama buruk Sama-sama tidak lulus Namun satu pingsan Yang satu susu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ini menunjukkan Yang jadi inti masalah itu bukan Musibahnya Bukan yang terjadi Tapi bagaimana kita berpikir Bagaimana kita memandang Apakah kita menggunakan Ridhu kita kepada Allah Atau kita menggunakan Penolakan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Banyak ibu-ibu muda mengeluh betapa susahnya mendidik dan merawat satu-satunya anaknya. Tapi tetangganya punya anak sebelas tenang-tenang saja. Ia tidak? Banyak terjadi. Yang satu seteras mendidik satu anak, yang satu gembira mendidik sebelas anak. Kalau intinya anaknya harusnya sebelas itu masuk rumah sakit jiwa, ya satu saja sudah stres, apalagi sebelas. Tapi yang ada sebaliknya, yang sebelas menikmati karena ia menganggap anak itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ibu muda yang stres menghadapi satu anaknya, ia menganggap anak itu beban kehidupannya. Jadi yang ada itu, di yang membedakan adalah hati kita aja mas Bagaimana kita menyikapi takdir. Bagaimana kita menyakapi ketetapan Allah Subhanahu Wataala? Bagaimana kita menyakipi musibah dari Allah Subhanahu Wataala? Bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh oleh orang-orang kafir? Bukannya sedih, namun mereka mengatakan Fustu biroqil Kaabah. Aku menang demi roqil Ka'bah mukarrama Subhanallah, Subhanallah. Aku berhasil demi Allah Subhanahu Wataala. Sijamaska rahimaniyallahu yaqum. Ini penting untuk kita pahami jadi intinya itu bukan bukan apa yang kita hadapi tapi bagaimana kita menyikapi oleh karena itu pelajaran yang diberikan oleh Abdullah bin Masud ini sangat berharga Abdullah bin Masud mengatakan inna allaha biqistihi wa adlihi ja'ala arraw warraha walfarha dan sesungguhnya Allah dengan keadilannya menjadikan kesenangan kelapangan itu di dalam ridho dan keyakinan dan menjadikan kesedihan dan sakit hati di dalam ketidakridhoan dan keraguan artinya kalau kesenangan itu terdapat dalam ketetapan Allah maka orang bisa menggugat Allah tidak adil ya Allah dia kaya saya miskin ini kan tidak adil, tapi bukan itu yang membuat orang bahagia itu bukan banyak uang. Yang membuat orang bahagia itu ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qanaah terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memahami bahwa setiap ketetapan ada hikmahnya itu penting. Sehingga kita meyakini apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Dan hikmahnya lebih besar daripada rasa sakit yang kita alami lebih besar daripada apa yang kita duga sebelumnya. Sebagaimana Allah menjelaskan hal ini kepada malaikat, "Kaulah ini, Allahumma la taala Malaikat menduga bahwa kerusakan-kerusakan manusia itu akan akan bertentangan dengan hikmah Allah swt. Makanya mereka bertanya, apa hikmahnya? Namun Allah menjelaskan, Allah lebih tahu dari apa yang mereka ketahui. Di balik penciptaan mereka, walaupun sebagian mereka ada yang berbuat dolim, namun maslahatnya lebih besar. Ada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ditauhidkan oleh manusia. Ini adalah maslahat yang sangat, yang sangat besar. Hadirin sekalian, Alhamdulillah Wa Aiyakum. Ini saja yang boleh disampaikan. Mohon maaf atas segalanya dan sekali lagi pelajaran terakhir ini itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini fungsinya mempelajari tafsir Al-Quran. Tidak hanya teori saja, namun kita berusaha mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumihamdik. Asyadu'ala ilahila anta. Astagfirullah wa atubu'ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 قال إني أعلم ما لا تعلمون آيات من القرآن